Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Uya, yang saya tahu tentang Tabaruj ialah wanita yang memamerkan keindahan dan perhiasannya kepada laki-laki atau yang wanita yang menampakkan kecantikan leher dan wajahnya dan ikhtihlat bercampur baurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim di sebuah momen dan forum yang tidak dibenarkan Islam dan bahaya dari Tabaruj sendiri itu E, berdasarkan Quran dan Hadis e, merupakan maksiat pada Allah, e, termasuk dosa besar e, mendatangkan lahnat, juga e, semalut sunahnya iblis dan juga muhdi majina. Yang saya pertanyakan di sini, bu ya, e, kan banyak di masyarakat kita yang, me, contohnya yang melaksanakan pesta besar-besaran pernikahan, istilahnya hajatan, ya bu ya, itu dikategorikan e, tabarus dan isti'at bukan, bu ya? E, Masalahnya pernikahan sendiri dalam Islam kan hukumnya harus disiarkan ya biaya Dengan pesta kenduri dan itu lain-lain e, Terus sebetulnya e, pesta yang bagaimana yang diajarkan Islam yang sesuai syariat Mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian bagaimana urusan pengantin, pengantin sama anda-anda, pengantin, pengantin Pengantin adalah kobil itu, dikah. Resepsi nyembelih kambing, nyembelih kota boleh, nyembelih apapun boleh, nyembelih kerbau, nyembelih ini boleh. Tapi ingat, resepsi harus islami, Tidak boleh ada yang buka aurat lalu menyaksikannya. Kalau seandainya harus bertemu antara mempelai laki perempuan kemudian menemui tamu, menemui tamu yang wajar dan bercampurnya laki dengan perempuan itu ada ada syarat-syaratnya sehaim menjadi tidak haram. Antara laki dengan perempuan yang bukan mahromnya, mahrom ya bukan muhrim yang bukan mahromnya lagi perempuan yang bukan mahromnya itu berduaan mutlak haram kalau berduaan yang ketiga adalah iblis jika bareng bareng begini dengan lima syarat baru tidak dosa syarat yang pertama adalah semuanya menutup aurat kalau ada pertemuan kadang ada pertemuan kok di situ ada yang tidak menutup aurat haram semuanya ada lima syarat pertemuan ikhtilat ikhtilat ada ikhtilat haram ada ikhtilat tidak haram ikhtilat yang haram bercampur yang haram adalah jika tidak memenuhi lima syarat syarat yang pertama adalah semuanya harus menutup aurat yang kedua matanya sama-sama menjaga biarpun menutup aurat tapi kalau mencari-cari di balik bajunya itu sama iblis itu yang ketiga adalah yang diomongin benar pakai cadar rapi yang diomongin porno mau apa kira-kira Tempatnya mulia, ayo kita ingin membaca dzikir di tempat mabuk-mabuan, zina. Nah ini kau apa? Ya? Yang kelima tidak boleh tempet-tempetan yang bersahtesaan, sehingga kita akan menempelkan jasad dengan jasad, karena itu akan lebih dahsyat untuk bangkitkan syahwat. Lima, menutup aurat, saling menjaga matanya, kemudian yang dibincangkan baik, ah, yang dibincangkan baik, yang diomongin baik. Ya kemudian tempatnya terhormat tidak dempet-dempetan makanya kini tidak ada masalah laki perempuan ini ini lagi perempuan lagi perempuan semuanya menutup aurat dan Alhamdulillah semuanya matanya menjaga omongannya pun jelas tidak dempet-dempetan makanya biarpun ziarah wali songo kalau sudah dempet-dempetan maka lebih baik doa di rumah saja ada yang bertanya bagaimana kalau haji dan nah, ini adalah bab lain itu orang haji kedajiannya sekali dan orang dengan ibadah haji akan akan lupa dengan ini itu. Banyakan. Mereka mikir bagaimana segera menyelesaikan kewajiban. Ini adalah masalah lain. Banyak dimaafkan di situ. Tidak dimaafkan di tempat lain. Baik ini saja insya Allah. Pengantin upayakan. Kalau anda sebagai orang yang biasa ngurusi pengantin. Upayakan sang islami mungkin. Didudukkan lagi dengan perempuan menutup aurat. Dan yang hadir pun tidak hanya dihimbau untuk bisa menutup aurat. Baik ini saja.